Nanti keluar terbiasa, siapa gak dia? Kita saksikan sama-sama ini dia. Wih, wih, so kita New Monata. Mari sis, semua kok. Yang di Jakarta, Mbak Anies Hartla selamat menonton Jangan kau anggap aku iya-iya saja आयंकाव खात आ request dari Mbak Anis Atlas sudah wiyuy nyanyikan di sini